Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudarlu, berita sore edisi hari ini Minggu 4 April 2021 dibacakan oleh Pasar remurah di Jaya mulai 5 hingga 8 April. lansia di Aceh sudah divaksin Covid-19. Para guru dituntut untuk menggunakan dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nyusrum Seram BFM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Radio Megapun 105,6 FM Cigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlon 4 dari 8 kecamatan di Pidijaya mengawali kegiatan pasar murah rakyat yang digelar oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi. Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah mulai 5 hingga 8 April 2021 mendatang. Kepala Disdakop Pidjay M Nasir, S.Pd. mengatakan Sebagaimana tradisi tahunan sebelumnya, pihak pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten kota bersama-sama menggelar pasar murah bagi masyarakat dengan memberikan keringanan harga lebih murah dari pasaran. Dirincikan M. Nasir mengawali program pasar murah ini dilakukan sebelum menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, yaitu pada 4 kecamatan, terhitung mulai 5 hingga 8 April. Patut diketahui seluruh rangkaian kegiatan Pasar murah ini dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selanjutnya Merdu Bandar 2, Jangka Buya dan Trigading dilakukan pada pertengahan bulan puasa dengan jadwal yang akan ditentukan pada awal bulan puasa. Rangkaian kegiatan ini dilakukan lewat bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja kabupaten serta bantuan provinsi. Darlun, sebanyak 2.233 orang lanjut usia di Aceh telah divaksinasi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sejak pertengahan Maret 2021. Sementara petugas pelayanan publik yang telah disuntik dosis pertama mencapai 43.546 orang per 1 April 2021. Hal ini disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Saifullah Abdulgani kepada awak media melalui press rilisnya di Banda Aceh Sabtu kemarin. Jumlah lansia menjadi sasaran vaksinasi Aceh 435.651 orang. Pria yang disapa SAG ini mengatakan setiap orang yang divaksinasi 2 dosis atau 2 kali vaksin. Dosis pertama dan kedua diberikan berselang 14 hingga 18 hari untuk vaksin Sinovac. Antibodi spesifik pencegahan COVID ini baru terbentuk sempurna bila kedua dosis diterima. Sementara itu lanjutnya, petugas pelayanan publik yang melakukan vaksinasi dosis pertama sebanyak 43.560 orang atau 9,1 persen dari jumlah sasaran 478.489 orang. Sementara yang telah melakukan vaksinasi dosis kedua sebanyak 12.499 orang. Darlon para guru dituntut untuk menggunakan dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta dapat menyiapkan materi secara inovatif khususnya terkait pelaksanaan pembelajaran daring dan luring selama pandemi Covid. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Dr.andus Alhudri MM saat memberikan sambutan pada pelatihan Google Workspace for Education tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual di Banda Aceh pada Jumat 2 April 2021 siang. Dalam mendidik lanjutnya, guru harus memiliki beberapa keterampilan dalam menghadapi perubahan yang serba cepat. Guru wajib memiliki keterampilan abad 21 yaitu kesabaran dan kegigihan, memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir kreatif serta manajemen dunia maya. Pandemi COVID-19 telah menuntut para pendidik untuk bisa melakukan pembelajaran secara digital alhudri meminta agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan dapat bahu-membahu dan bergotong-royong dalam memaksimalkan proses pembelajaran dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan itu diikuti seribuan guru dari seluruh Aceh dan sebagian daerah di Indonesia yang digelar melalui aplikasi Zoom Meeting dan live YouTube PGRI Aceh. Darlun mantan Kepala Badan Intelijen Strategis KBAIS TNI, Suleman Ponto berharap polisi tidak jauh dari masyarakat setelah adanya penyerangan di Mabes Polri. Menurut Ponto, penyerangan di Mabes Polri merupakan risiko dari tugas polisi sebagai pelayan publik. Dalam diskusi yang berani bertajuk Awas Sesat Milenial Radikal di Jagad Virtual, Suleman Ponto mengatakan karena memang polisi itu bekerja melayani masyarakat, pelayanan publik yang risikonya seperti itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Umas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono sebelumnya mengakui polisi kecolongan soal ZA 25 tahun yang membawa senjata api saat masuk ke area Mabes Polri pada Rabu 31 Maret 2021. Rusdi pun menyatakan sistem penjagaan dan pengamanan di Mabes Polri tengah diaudit. Penyerangan oleh ZA di Mabes Polri terjadi Rabu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ia merupakan seorang perempuan berusia 25 tahun. Mulanya ia masuk ke Mabos Polri lewat pintu pejalan kaki. Kemudian Z.A. terus masuk hingga ke gedung bagian depan dekat pos penjagaan. Z.A. membawa senjata api dan sempat mengarahkan tembakan ke polisi. Polisi akhirnya melakukan tindakan dengan menembak Z.A. di tempat. Z.A. tewas setelah beberapa kali tembakan. Darlun, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengingatkan tentang potensi penyebaran strain atau varian baru virus Corona B117. Doni menyebut penularan virus dapat terjadi melalui transportasi udara maupun pos lintas batas negara atau PLBN. Oleh karenanya ia meminta pemerintah daerah melakukan antisipasi Tony juga menyampaikan rasa prihatin atas adanya mobilitas penduduk yang melalui lintas batas negara tanpa menempuh ketentuan karantina dan dua kali swab. Padahal pada akhir Desember 2020, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar warga yang masuk ke Indonesia dari luar negeri melakukan dua kali swab dan karantina. Aturan ini berlaku bagi WNI maupun WNA. Doni memaparkan ada 1.480 orang yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang dan didapatkan 687 orang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melalui karantina dan dua kali swab PCR. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pengembangan kawasan Holtir berorientasi ekspor, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali melakukan inisiasi dan kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah. Kali ini di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan melalui penanaman perdana pengembangan komoditas Holtir Kultura setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada 18 Februari 2020 yang lalu. Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, inisiasi dan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian ini dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah dan meningkatkan ketersediaan sumber pangan yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso dalam pembukaan rangkaian kegiatan penanaman perdana pengembangan komoditas hortikultura Kabupaten Ponorogo. Program ini lanjut, Susi Wijono akan menjadi role model manajemen agribisnis yang lebih baik melalui kemitraan dengan pelaku usaha yang sudah memiliki kompetensi untuk ekspor Sementara itu selama masa pandemi COVID-19 di 2020 terdapat 389,9 juta US Dollar nilai realisasi ekspor buah-buahan segar dan olahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk buah-buahan Indonesia diminati pasar global sehingga perlu dikembangkan untuk peningkatan daya saing produk serta meningkatkan kontribusi ekspor buah-buahan terhadap devisa negara. Sebagai program prioritas, Kemenko Perekonomian akan mengkoordinasikan melalui integrasi kebijakan yaitu penyediaan lahan, melalui optimalisasi kebijakan, pemanfaatan lahan, perhutanan sosial, peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk, dan peningkatan akses pembiayaan petani melalui kredit usaha rakyat. Darulun sebuah aksi gabungan dari negara-negara ternama di dunia tak lama lagi akan digelar. Latihan yang disebut dengan La Proce akan dimulai pada 5 April mendatang. Latihan ini rencananya berlangsung selama tiga hari di Teluk Benggala di Samudera India dengan dipimpin oleh Perancis. Sementara itu negara-negara yang tergabung dalam Quad atau berpartisipasi di dalamnya. Menurut 24hours.com.vn, pada minggu 4 April 2021, Quad Group ini antaranya adalah India, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Kedutaan Besar Perancis mengatakan latihan ini akan memberikan kecenderungan lima negara memiliki kekuatan Angkatan Laut Modern untuk memperkuat kerjasama dan mempertajam keterampilan mereka di indo Pasifik. Perancis juga telah mengirim dua kapal perang Toneri dan Surkov untuk bergabung dalam latihan La Prouse. Di pihak Australia terdapat dua kapal Hama Siv Anzac III dan Sirius dalam dua bulan dan Sirius dalam 2 bulan menyebar di timur laut samudra hindia dan asia tenggara Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita sore di Ciminggu 4 April 2021 berita pagi Serambi FM Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambfn.com follow juga Twitter dan Instagram kami @srambfn. Wassalamualaikum.